Są konsiderun berita pagi edisi hari ini, Rabu 2 Januari 2019 dibacakan oleh Syah. Polda Jateng tangani 1600 kasus narkoba selama 2018. Pengacara siap dampingi penyebar video hoax Makruf Amin berkostum sinterklas. DPRA sahkan Kanun PPA 2019 pada malam tahun baru.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 Darlun Polda Aceh melalui Direktorat Narkoba dan Cajarannya menangani sebanyak 1.600 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang sepanjang 2018. Kasus-kasus itu meliputi ganja, sabu-sabu, ekstasi, dan beberapa diantaranya minuman keras. Kapolda Aceh Irjen Polisi Rio S. Jambak mengatakan dari 1.600 jumlah kasus narkoba yang ditangani di Aceh selama 2018, ada 2.213 orang jumlah tersangka yang ditangkap. Para tersangka terdiri atas 2143 pria dan 56 wanita. Adapun barang bukti yang berhasil disita dari 1600 kasus adalah ganja sebanyak 52,947 kg, sabu-sabu 58,646 gram, ekstasi 5685 butir dan minuman keras 86 botol. Polda Aceh juga mengungkap lahan ganja seluas 20,5 hektar dengan 73.590 batang tanaman ganja. Selain kasus narkoba, Polda Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum juga menangani sejumlah kasus tindak pidana sepanjang 2018. Di antaranya kasus curanmor sebanyak 976 kasus, pencurian 1.497 kasus dan pencurian dengan pemberatan 832 kasus Pencurian dengan kekerasan 325 kasus hingga penyalahgunaan senjata api sebanyak 7 kasus. Sudarlun pengacara lokal siap mendampingi pria berinisial S yang jadi tersangka penyebar video editan calon wakil presiden nomor urut 1 Kiai Haji Ma'ruf Amin berkostum Sinterklas saat mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2019. Saat ini S sedang menghadapi proses hukum di Polda Aceh terkait kasus tersebut. Salah satu pengacara, Kasibuan Daulay SH membenarkan bahwa dirinya bersamarkannya telah bersedia mendampingi tersangka S menghadapi proses hukum. Kasibuan bersamarkannya Norman Hidayat SH juga telah bertemu dengan tersangka di Mapolda Aceh. Pihaknya bersedia jadi pengacara tersangka S karena diminta oleh pihak keluarga. Kasibuan juga menyampaikan dalam pendampingan hukum pihaknya akan melihat apakah penangkapan tersangka ada unsur politik. Pihaknya juga ingin memastikan apakah ada kepentingan pihak-pihak tertentu dalam penindakan terhadap tersangka. Sejauh ini Kasibuan mengaku belum bisa memastikan latar belakang klien yang menyebar video hoax Ma'ruf Amin di media sosial. Tapi dari hasil wawancara yang dilakukan pihaknya dengan tersangka, Kasibuan mengatakan penyebaran itu dilakukan karena iseng serta terdorong oleh konten video tersebut. Menurut Kasibuan, video itu sendiri diperoleh tersangka dari Facebook. Untuk diketahui tersangka S pria asal menasarayu Nisam Aceh Utara ditangkap tim Satreskrim reskrim Polres Loksmawe Rabu 26 Desember 2018 atas kasus penyebaran video editan calon wakil presiden nomor urut 1 Kiai Haji Ma'ruf Amin berkostum Sinterklas. Saat ini kasus tersebut ditangani Polda Aceh. Tersangka juga telah meminta maaf karena telah menyebarkan video hoax tersebut. Sudarlun DPRA mengesahkan rancangan kanun APBA 2019 menjadi kanun APBA 2019 dengan nilai 17,016 triliun. Pengesahan kanun APBA 2019 bertepatan malam tahun baru 2019, tepatnya Senin malam pada pukul 22.15 waktu Indonesia Barat dalam sidang paripurna. Sidang paripurna pengesahan APBA 2019 yang dipimpin Ketua DPRA Muhammad Sulaiman dan didampingi Wakil Ketua Dua Irwan Johan, dihadiri 33 dari 81 anggota DPRA. Sementara PLT Gubernur Aceh diwakili Sekda Aceh Darmawan. Wali Nanggro Muhammad Malik Al-Haytar, anggota muspida Aceh, Kepala SKPA, Pers, LSM, dan undangan lainnya. Ketua DPRA Muhammad Sulaiman Usai Sidang Paripurna mengatakan, Rancangan Kanun APBA 2019 1706 triliun disahkan menjadi kanun APBA 2019 setelah banggar Dewan dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh Senin siang menindaklanjuti hasil evaluasi mendagri terhadap RAPBA 2019. Kemudian BAMUS membuat rapat penjadwalan pelaksanaan sidang paripurna pengesahan pada Senin malam bertepatan Tahun Baru 2019. Sulaiman menyebutkan kanun APBA 2019 disahkan pada malam Tahun Baru merupakan pertama dalam sejarah Aceh. Hal itu untuk mewujudkan komitmen DPRA bersama PLT Gubernur yang telah berjanji kepada publik akan mengesahkan kanun APBA 2019 sebelum masuk tahun anggaran baru 2019. Sudarilun bencana alam yang terjadi di Aceh sepanjang 2018 tercatat 285 kali. Angka ini meningkat 100 kali atau 54 persen dari 2017 yang hanya 185 insiden. Kerugian material yang disebabkan oleh berbagai bencana mencapai Rp827 miliar. Rupiah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA, Teku Ahmad Dadi, mengatakan bencana yang tercatat 285 kali terdiri atas 8 jenis. Terbesar disebabkan 45 kali banjir luapan dengan nilai kerugian Rp462,7 miliar. Disusul 5 kali banjir bandang, 4 kali terjadi di Aceh Tenggara dan 1 kali di Aceh Utara, dengan nilai kerugian 185,4 miliar. Selain banjir genangan dan banjir bandang terjadi pula 96 kali kebakaran dengan nilai kerugian ditaksir 99,6 miliar, 57 kali kebakaran hutan dan lahan dengan kerugian 51,7 miliar dan 56 kali puting beliung dengan kerugian ditaksir 30,6 miliar rupiah. Selain itu terjadi 18 kali longsor dengan nilai kerugian 55 miliar dan 5 kali abrasi yang menimbulkan kerugian 68 miliar serta 5 kali gempa bumi yang menyebabkan kerugian 32 miliar. Rupiah. Mencermati statistik bencana tersebut jelas terlihat bahwa kerugian yang disebabkan banjir dan banjir bandang di urutan pertama. Teku dadi mengajak segenap penduduk Aceh untuk berperilaku ramah terhadap alam, tidak merusak maupun mencemari. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudah lu ribuan wisatawan dari berbagai daerah menghabiskan liburan tahun baru di Pulau We mulai meninggalkan Sabang Selasa kemarin. Kunjungan wisatawan mulai meningkat ke Sabang sejak Sabtu 29 Desember 2018 lalu. Kepala Pelabuhan Balohan Sabang Agustiar mengatakan sebagian besar wisatawan yang berlibur ke Sabang sudah kembali kemarin. Namun ia memperkirakan arus balik wisatawan juga masih berlangsung Rabu ini. Meskipun wisatawan sudah mulai kembali ke daratan Aceh, jadwal pelayaran masih berlangsung normal, yaitu 3 trip kapal cepat dan 3 trip kapal lambat. Untuk kapal cepat dilayani oleh Express Bahari 2F, Express Bahari 8B, dan Express Cantika. Sedangkan kapal lambat dilayani oleh KMP Tanjung Burang dan KMP BRR. Menurutnya, melalui tiga pelayaran kapal lambat kemarin berhasil mengangkut 80 unit mobil dan ratusan kendaraan roda dua. Sedang enam trip kapal cepat dan kapal lambat mampu mengangkut ribuan penumpang. Darulun intensitas hujan tinggi yang terus mengguyur kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah mengakibatkan dinding sekolah SDN 17 Pegasing Jebol diterjang longsor. Tidak ada korban jiwa dalam musibah longsor yang terjadi hari Minggu Malam. Bupati Aceh Tengah Sabela Abu Bakar langsung meninjau lokasi begitu mendengar ada sekolah yang jebol di landa longsor di kampung Emas Arba, Kecamatan Pegasing. Dalam kunjungannya, Bupati didampingi sejumlah pejabat terkait. Ketika melihat langsung keadaan longsor yang parah, Bupati Sabela menginstruksikan BPB di Aceh Tengah untuk membersihkan material longsor tanah yang memasuki ruang kelas dan perkarangan. PLTK di Pendidikan Aceh Tengah, Uswa Tudin mengatakan satu dinding kelas SDN 17 Pegasing yang jebol akan ditangani sementara karena para murid akan mulai sekolah pada 4 Januari 2019. Saat ini SDN 17 Pegasing hanya memiliki tiga kelas untuk ruangan belajar. Karena itu dinas pendidikan berkomitmen menganggarkan tahun 2019 atau paling telat 2020 untuk pembangunan tiga kelas lagi ditambah satu gedung kantor.